Bismillah. Uh, seluruh rasa tidak kita merapat kembali uh, karena ini sesinya sesi tambahan apa yang akan disampaikan oleh beliau plus nanti ada tanya jawab jadi istilahnya ramah tamah jadi kita pakai yang model seperti ini seperti di Sulawah Gohimo kemarin uh, langsung saja karena memang waktunya sangat sangat terbatas nanti jam 7 kurang sudah masuk waktu isya. Mungkin monggo kepada Ustaz Muhtar bin Ifai, habibillah taala, e, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Segenap asadidah Yang saya hormati Hafizhukumullah Untuk sesi kedua Di Kelab Muda Risin Pondok-pondok pesantren di Solo Raya Untuk edisi yang ketujuh kali ini Ketujuh ya? Ketujuh di Ma'ad Darul Abror Ampel Boyolali tanggal eh, 28 ya 28 Juni tahun 2024 untuk sesi yang kedua ini saya lebih memilih untuk mengangkat secara khusus masih terkait tentang akhlak seorang pendidik juga ya akhlak seorang pendidik yaitu Ketika terjadi konflik antar sesama guru. Kenapa? Karena anak-anak eh, didik kita, mereka melihat, merasakan, dan akhirnya akan mencontoh. Maka, sebagai seorang guru, mengajar, itu juga harus mengetahui tentang fikih berkonflik konflik itu apa, konflik itu ya apa, uh, apa percekcokan yang mungkin awalnya dari ketidaksamaan dalam hal berpikir tidak setuju dengan keputusan yang diambil tidak sesuai antara apa yang dia inginkan dengan apa yang diberlakukan tidak sesuai antara apa yang dia bayangkan dengan apa yang dipraktekkan itu menimbulkan kon konflik ya dan itu pasti terjadi pasti terjadi di manapun karena kita sudah mengerti bahwa hal seperti ini pasti terjadi di manapun ya ketika kita mengangkat tema ini tidak mengarah ke konflik tertentu tidak memaksudkan mengangkat konflik di suatu lembaga pendidikan tertentu tidak ya jangan sampai berpikir kesana tapi kita mengangkat materi ini ya untuk kita semua, ya untuk kita semua. Konflik itu pasti terjadi, ya. Yang tadi bentuknya beberapa hal sudah saya sampaikan, ketidakcocokan, ketidaksesuaian, ya. Yang sampai kemudian karena tidak mengerti fikih konflik itu, ya akhirnya masalah bukan ya bisa terurai, malah bertambah parah. Ya salah satu contohnya adalah Karena tidak mampu berkomunikasi ya. Tidak mampu berkomunikasi Dan dia juga tidak mau menyadari bahwa Dirinya itu tidak mampu berkomunikasi Sehingga tidak mau belajar Tidak mau mencari tahu ya. Dia tidak sependapat ya, Tidak sependapat Dengan keputusan yang diambil Tidak setuju dengan kebijakan yang uh, di apa namanya digulirkan karena tidak mampuannya dalam berkomunikasi akhirnya ketika di majlis di momen rapat dan musyawarah memilih diam ya. bicaranya di belakang kasak kusuk ya. bikin ribut secara langsung tidak ada respon tapi di grup di status di jabrian bereaksi, ya itu kan yang akan memperparah kon konflik. Ya, itu sebenarnya pola pola konflik itu ya begitu dalam kehidupan dunia. mau di apa lingkup rumah tangga antara suami dan istri, ya kan suaminya nggak setuju dengan istrinya, istrinya nggak cocok dengan suaminya karena tidak mampu berkomunikasi, akhirnya ya sudah itu apa api ibarat api dalam sekam ya, tambah panas tambah melebar ya. dalam lembaga pendidikan juga sama ya karena ketidakmampuan kita dalam hal berkomunikasi ya akhirnya ya konflik itu terpelihara ya dan tidak mungkin selamanya kita tahan kita apa namanya kita pendam ada suatu saatnya jeblok itu ber itu tayyib Ehwati filah rahimani warahimukumullah para asatidah yang berbahagia. Kenapa? Karena apa? Ke, kenyamanan antar guru, ya, antar pendidik satu dengan yang lainnya itu akan berdampak pada produktivitas. Ya, saat kita menjalankan tugas sebagai seorang pen, pendidik. Nah, kalau sesama pendidik saja ribut, akhirnya energi dan pikiran kita itu teralihkan Ke konflik itu Anak-anak didik akhirnya terabaikan. Yang seharusnya waktu dan tenaga Serta pikiran itu bisa digunakan Untuk bagaimana meningkatkan kualitas Belajar mengajar ya. Bagaimana menyelesaikan Ya problem-problem yang ada Pada anak-anak didik kita Harusnya untuk itu Tapi akhirnya malah Habis untuk ya Kita memikirkan dan Me melanjutkan konflik antar sesama pendidik ya. Itu fakta ya Tapi sekali lagi saya tidak menyebut Satu kasus tertentu Saya juga tidak menyebut satu lembaga pendidikan tertentu Tidak Ya Kenapa? Karena hal seperti ini bisa terjadi di setiap tem tempat Baik Alhamdulillah agama kita itu agama yang sempurna Itu jelas pasti ya. Sehingga masalah yang seperti ini pun itu sudah dibahas dan dikaji. Paling tidak satu, ya, kita mengerti bahwa sunnatullah di atas muka bumi ini, yang Allah firmankan walayyizaluna muhtalifin, ilhamun rahimah, Robbuka, walidalika halakhum. Itu sudah suatu kepastian bahwa walayyizaluna muhtalifin. Yang namanya manusia itu akan terus-menerus mukhtalifin. Mukhtalifin itu ya berbeda pendapat, berselisih paham ya, kemudian bertabrakan pandangan ya. Beda cara mengambil keputusan. Ya. bertengkar, kemudian berselisih. Itu sudah suatu hal yang pasti terjadi. Tapi bukan untuk dibiarkan. Karena ayat, kelanjutan ayatnya adalah kecuali yang Allah rahmati. Artinya di sana ada hal-hal yang uh, harus dilakukan dan ditempuh ya. untuk mengelola konflik ini. Mengelola itu artinya bukan memelihara terus bagaimana bertambah besar enggak? tapi bagaimana memanage satu, ya mulai dari apa uh, mempelajari sebab-sebab yang bisa menimbulkan konflik apa sih sebab-sebabnya baik sebab-sebab secara umum maupun sebab-sebab secara khusus kan itu kalau sebab-sebab secara umum apa sebab-sebab secara umum banyak saya ambil satu contoh kasus atau satu satu contoh sebab-sebab umum itu karena uh, kita berasal dari latar belakang yang berbeda ya kan? itu dikatakan sebab umum yang menimbulkan konflik artinya karena latar belakang yang berbeda itu mulai dari bahasa, kebiasaan, ya. Kemudian keluarga, tempat dia berasal, ya. Kemudian pola pikir dan pola hidupnya. Itu bukan hanya terjadi di, di lembaga pendidikan, tapi di lingkungan kerja, di komunitas apa masyarakat, ya. Misalkan so seseorang yang terbiasa di tengah-tengah keluarganya untuk hidup bersih. Ya. Kemudian di suatu saat dia bergabung Ya di tempat kerja, di lembaga pendidikan, di komunitas lingkungan dengan orang-orang yang kurang memperhatikan aspek kebersihan, ya itu pasti terjadi konflik. Ya, pasti konflik. Orang Medan bilangnya merepet lah. Ya, orang Medan. Kita ada kantor guru. Guru yang apa yang bertugas di lembaga pendidikan itu katakan ada 20 puluh. Iya kan, Masing-masing sudah -masing dikasih meja, kursi, loker, kan? ruang guru namanya. Kalau di pondoknya Ustadz Muhammad, Acehwet, di Cirebon sudah seperti itu. Bahkan dalam satu ruangan, ada ruangan satu lagi khusus untuk mudir, Ustadz Muhammad, Acehwet. Di ruangan yang lebih luas itu sudah ada meja, kursi, loker, loker, loker, loker, sesuai dengan gurunya. Di situ bendara, sini sekretaris. Jadi setiap saat itu ada interaksi antar guru. Jadi komunikasinya itu ter jaga di pondok Kalibagor Al Faruq ya di Ma'had Al Faruq Kalibagor itu juga sama ada ruangan kantor ya sehingga tiap saat tiap waktu itu ada interaksi terus antar guru itu nanti masuk dalam pembahasan ini juga fikih konflik ya artinya langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi atau paling tidak meminimalisir sebab sebab konflik kenapa tiap hari ketemu tiap hari komunikasi tiap hari kita bisa saling klarifikasi. Bukan jarene, bukan nek rasa salah. Wingi kan gitu Enggak ada seperti itu kenapa eh, kemarin kayak gitu. Oh, enggak bener itu. Kemarin saya di tempat kalau saya, oh gitu ya, selesai. Bukan kemudian berkembang. Tapi saat itu juga bisa klarifikasi. Mas sih? Kemarin saya dengar jenengan anu po? Enggak masuk lho. Loh kapan? Kemarin. Loh kok berangkat e? Oh berarti lari kula niku sing anu sing mboten perhatian. Nah itu. Tapi coba kalau saya makan mentah-mentah berita itu. Anak saya saya tanya ngene itu. Eh pelajaran apa? Rai, Bi. Lho kok rai? Ustaz Aji ora mangkat kok. Nah cah cilik ya bahasane mboten saged mbahasakan. Menapa Ustaz Aji mboten tindak? Mboten ta ora mangkat kok ngono. Oh. Akhirnya nanti saya cerita ke Ustaz Fauzan. Ustaz Fauzan itu Pondok Delanggu tuh piwe. Napa? Ustaze ora disiplin. Uwi uh, anak aku iki prei ora sinau mergo yo pusat aji Wah Ustad cerita kabutakian. Udahlah. Ya habislah uh, masjid ya kan? Eh? Goreng. Goreng lah. uh, ya. Gorenglah. Tapi ketika misalkan ada satu ruangan tadi ya yang apa memungkinkan kita untuk saling berinteraksi secara langsung komunikasinya lebih lebih dekat, itu selesai saat itu juga ketemu Mas Aji nyong ngemun kalau ini panjering kan buat tindak noh buat tindak tempudi masa aji kan gitu biasanya. Wah kan nano, no? wah ngasto. Berangkat saya kok berangkat. Wah wow, berarti bocah aku ini. Tinggal saya cross-check lagi kan. Saya juga tidak langsung kok. Apa boleh? ya enggak juga. Eh, pusat aji itu kemarin berangkat toh? Ia ya, berangkat pi. Loh, piye? Saya cari orang berangkat. Eh, pusat aji yang mana? Hmm. Ya, itu, itu itu satu hal yang yang menjadi pola apa kehidupan sehari-hari sebenarnya. Tapi yang paling penting itu tadi, kita bisa mempelajari sebab-sebab terjadinya konflik ada sebab umum. Sebab umum itu banyak, salah satunya karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Contohnya apa? Aspek kebersihan. Contohnya lebih spesifik apa? Dalam suatu kantor, ruangan yang kita ada di situ, tadi saya contohkan ada 20 us, ustaz ada satu dua ustadz yang memang berasal dari latar belakang keluarga yang memperhatikan aspek kebersihan. Pus pokoknya yo nyapu yo noto sampah-sampah yang perhatikan. Tapi ada yang lainnya yang tidak peduli dengan aspek kebersihan. Kenapa? Karena berasal dari latar belakang keluarga yang nyunsewu. Itu kurang menanamkan pendidikan kebersihan. Dan itu, itu menyebabkan kon, kantik. Itu sebab umum namanya. Kalau kita sudah tahu seperti itu, ya nanti lebih mudah cara penyelesaiannya. Nah, ada juga sebab konflik itu secara khusus, secara khusus itu apa? Sebab konflik yang akan kita temukan di lembaga pendidikan itu, ya, itu khusus lebih terkait tentang internal, ya, yang ada pada lembaga pendidikan. Contohnya apa? Yang menyebabkan konflik disebabkan suatu hal yang khusus, ya, karena yang apa? Eh, aktif dan berkegiatan di lembaga pendidikan itu, itu tidak sama persepsinya, ya, tentang cara menangani anak yang melanggar aturan. Itu sebab khusus namanya, itu pasti terjadi konflik. Ya. Antara Ustad A dengan Ustad B, dihadapkan dengan kasus santri keluar malam, santri kedapatan menyimpan handphone, santri kedapatan membawa novel santri kedapatan menyimpan rokok atau contoh-contoh yang lain ya. ketika ada kasus-kasus seperti itu dan kita dari awal tidak mensepakati langkah-langkah menyelesaikan kasus semacam tadi kita tidak ada kata sepakat itu akhirnya konflik yang ustaz A, stok kewaih Bangun, nah, nah. nah, mempengaruhiannya piye? Apa kita tidak lebih menjaga yang banyak daripadanya satu orang ini? Wes, simple, tokke. Yang Ustaz bilang bilam, jurakau nuno bayangkan ekunya anakmu. Mana aku nuno bayangke? Cuba supaya kita itu dalam mengambil keputusan, bisa lebih objektif. Atau bayangkan kalau kamu yang jadi anak itu. Hani. Terus di Ojo Lali Kita itu buka lembaga pendidikan Tujuannya apa Mendidik ya kan Tasfiah dan terbiah Bukan cuma terbiah Tapi juga tasfiah Bagaimana kita membantu Anak bisa Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya Jadi ya jangan langsung dikeluarkan Oh manut kowe Antum loh urusan ini loh anak gak ikut-ikutan loh Nah es konflik udah mulai ini nak saya sudah enggak mampu, saya enggak tangan saya. Itu, kalau mau durusi ya mau enggol. Tapi ya. kalau ada apa-apa jangan ikut-ikutan mengikut-ikutkan saya loh malah tambah konflik tambah tambah tajam ini. Ya, kan? Lah itu apa sebabnya? Sebabnya karena dari awal kita tidak sepakat. Kita tidak sepakat cara menangani anak yang melanggar peraturan Turun akhirnya mikirnya dewe-dewe Akhirnya masing-masing punya tindakan sendiri sendiri sendiri terjadilah konflik antar pendidik ya. tapi langkahnya apa ya sudah langkahnya ya diantisipasi dari awal ada tim bisa satu ustadz dua ustadz tiga ustadz yang membuat rumusan atau rancangan konsep ya penanganan anak yang melanggar atau aturan ya Pelanggaran umum, pelanggaran khusus, jenis hukuman, bentuk sanksinya, siapa yang menjalankan. ya kan Berjenjang ataukah cukup satu saja, dari awal sampai akhir, melibatkan orang tua ataukah tidak. Ya itu dibuat aturannya. Sudah selesai dibuat aturannya. Gih dereng. Itu perlu sosialisasi. Nah, kalau cuma aturan was dibuat, tapi yang tahu saya cuma saya sebagai mudir dengan si A sebagai wakil mudir, yang tahu saya sebagai mudir dengan si A yang memang bagian penanganan anak yang melanggar aturan, pusat-pusat yang lainnya gak tahu pengajar-pengajar ya, yang lain gak paham aturan dan SOP tadi, ya akhirnya kita konflik juga kan itu, akhirnya saya memutuskan, udah ditangani begini karena gini, gini, gini, gini, pengajar yang lain gak paham aturan ini akhirnya jadi gerenengan kerenengan yang burih dan wow, lu modirnya ada kasus seperti itu kayak gini gini gini gini. Itu bagian apa konselingnya BP-nya. Ada kasus anak seperti ini kok wow, malah begitu toh? Dipertanyakan, dibicarakan di belakang. Kenapa? Karena pengajar yang lain tidak mengetahui langkah-langkah menangani anak yang bermasalah tadi. Nah, itu namanya apa namanya? sebab yang memunculkan kon konflik. Nah, itu kita harus belajar juga loh harus belajar di dalam apa agama kita dalam Islam apa itu dibahas sangat dibahas kurang mungkin loh kok memang as Islam itu diturunkan untuk menyatukan konflik-konflik yang ada kok iya kan betul nggak ini mau buatan pon ngantuk napa beribni buatan paham napa wes ngantuk wes kesel napa terpukau sing jelas buatan terpukau nih karena sambil mikir kok bener yo loh Kek aku ini, kalau sih lapor sopo, tak yang faham. Ya kan kita sama-sama apa, sama-sama berkegiatan di bidang pendidikan. Jadi kita sama-sama tahu, sama-sama tahu. Tak usah mikir sih lapor sopo, sih dimaksud aku pobiye. Ini pondok ngejio, pondok ya, itu lah. Yo kau gini, dah bukan. Enggak seperti itu, tapi ya kita harus memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan kita, ya salah satunya itu tadi. Poin yang pertama saya sampaikan dan itu akan kita sampaikan di poin manapun, sadar untuk tetap terus bela belajar, ya kudu sinau. Termasuk yang ini tadi dalam hal apa namanya? Dalam hal konflik, ya khilaf atau ikhtilaf itu satu pasti terjadi. Enggak mungkin tanpa konflik itu mustahil, pasti ya Kemudian yang kedua, ya kita mempelajari sebab-sebab konflik Ya sebab-sebab yang menimbulkan konflik itu apa Supaya bisa dihindari Kemudian kita sepakat, cara menangani konflik itu bagaimana Dan hal-hal yang seperti ini, itu harus diketahui oleh semua pihak Di dalam lembaga pendidikan tersebut Bahkan secara global kalau memang global itu sudah cukup Kita sampaikan juga kepada orang tuanya Kita sampaikan juga kepada santri-santri Dan anak-anak didik kita Sehingga mereka tidak kaget Oh ya memang harus menjalani proses seperti ini Memang demikian alurnya gitu. Alurnya tapi, tapi Ya itu tadi itu memang Memang apa tantangan ya, Kendala Bahkan masuk dalam kategori kendala yang Yang besar dalam suatu lembaga pendidikan itu ketika terjadi konflik antar sesama pendi, pendidik pendidik. Nah, oleh sebab itu para satida hafizani wa hafizakumullah ya. contoh-contoh konflik itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di zaman para saha sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan konflik itu sampai konflik yang skalanya besar. Ya. Apa kita tidak pernah membaca dan saya yakin kita semuanya pernah membaca Sampai marahnya Nabi Muhammad SAW Ketika sahabat muhajirin dan sahabat ansar Hampir bentrok secara fisik Kalau secara verbal itu sudah terjadi Tapi ketika akan bentrok secara fisik Nabi Muhammad sudah Ketika mendengar informasi itu langsung melerai Marah Afabida'wal jahiliyati Wa'ana baina adhuhirikum Da'uha fa'innaha muntinatun Ya Apakah kalian tuh mulai apa menghidupkan kembali ya. panggilan-panggilan jahiliyah? Saya ini masih hidup di antara kalian kok. Tinggalkan seperti itu. Ina hamuntina itu busuk, ya itu menjijikkan seperti itu. Kenapa yang sahabat Ansor? Yaalal Ansor, eh orang-orang Ansor. Yang lain bilang yaalal muhajirin, eh orang-orang muhajirin. Sebagian sudah pulang ke rumah masing-masing bawa alat, ambil senjatanya. Ya padahal konflik itu yang di, disebabkan oleh siapa orang Yahudi yang memang disusupkan. Ya, orang Yahudi nggak senang melihat apa akrab rukun dan guyubnya kaum Muslimin. Mereka iri. Akhirnya dicarilah satu orang yang mengerti tentang sejarah peperangan antara Ansor dengan sesama apa sesama Ansor, sesama Muhajirin. Dicari tahu. Udah kamu masuk ke sana. Itu kamu ikut ke sana, kamu panas-panasi kamu ingatkan mereka tentang perang ini, perang itu akhirnya sama-sama, muncul ada pihak-pihak yang memang menginginkan seperti itu ya. konflik itu banyak sekali terjadi di zaman Nabi Muhammad ini salat usaha, tinggal kita pelajari kita baca, bukan konfliknya tapi bagaimana cara mensikapi dan cara menyelesaikannya sampai perang besar ya, antara dua kubu sama-sama sahabat Nabi saw. Ada di sana Ali bin Abi Thalib di bia yang lain ada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam konflik yang lain ada Ali bin Abi Thalib di bia yang lain Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, belum yang lain-lain lagi. Sehingga kita itu tidak kekurangan referensi. Kita tidak pernah kekurangan referensi kerana agama kita adalah agama yang sempur sempurna. tayib Nah, paling tidak. Ya, kita harus mengantisipasilah agar tidak terjadi konflik. Ya. ada beberapa hal mulai dari ya kita secara rutin itu mengkaji kitab-kitab yang membahas tentang pertemanan, persahabatan, tentang ukhuwah, ya tentang apa namanya ta'awun. Kitab-kitab seperti itu kan banyak sekali. Ya. Ya contoh yang paling mudah dan itu pernah dibahas dalam daurah masayyah, kan kitab misalkan ada bu ya kan itu tipis sekali asar-asar dan riwayat dari para ulama yang mengingatkan kita tentang ya apa namanya harus harus uh, berprasangka baik, ya kemudian memberikan uzur sampai 70 uzur, kalau dicari-cari uzur nggak ketemu uzurnya berarti kita lah yang salah karena tidak bisa menemukan uh, uzur saling mendoakan satu sama yang lain, saling memuji, saling berkunjung, berbagi hadiah, hadiah, menutupi aib, ya, tidak memperlebar masalah cerita sana cerita si, sini berlapang dada, hormat kepada yang lebih tua, ya kemudian menyayangi yang lebih mu, muda, ya mengaku salah, siap meminta maaf, ya kan, kemudian belajar untuk berkomunikasi, menyampaikan apa yang dipikirkan apa yang diinginkan tidak ditutup-tutupi apalagi terus nanti kemudian dibicarakan disampaikan di belakang, di belakang berbagi hadiah mengucapkan salam ya kan? itu semua langkah-langkah itu sih -langkah. sebenarnya agama kita itu lengkap kok ya. jadi kalau kita sama pendidik ya tinggal kita tinggal kita tinggal apa tinggal kita amalkan saja dan itu sekaligus memberikan contoh kepada anak-anak di anak-anak didik wah satu-satunya grup agerap-agerap satu-satunya Iya kan usat-usatnya mereka saling menghargai, usat-usatnya masya Allah saling menjaga, itu bentuk pendidikan yang terbaik. Nah, dan kita juga harus mengetahui ya, kalau sudah berusaha diantisipasi, sudah maksimal betul meminimalisir sebab-sebab yang menimbulkan konflik, udah semuanya, sudah, tapi tetap terjadi juga konflik. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ikuti saja apa yang sudah diajarkan di dalam agama kita, agama kita termasuk juga saya lupa tadi menyampaikan apa contoh, misalkan nggak nggak nggak nggak suka pamer lah itu yang suka pamer itu sudah bikin konflik itu namanya mau pamer itu mau pamer it, ini ya kan apapun yang dipamerkan sok ini sok itu merasa lebih tinggi ya itu itu bisa menimbulkan konflik baik uh, kembali ke lanjut ke poin tadi kalau memang sudah diantisipasi sudah diupayakan agar tidak terjadi. Eh, yo. Terjadi. Iya kan. Mulanya biasa-biasa saja sama saya sama Ustaz Fauzan. Akhirnya saya apa mempertahankan pendapat Ustaz Fauzan juga enggak mau kalah. Iya kan. Saya terus naik suara, Ustaz Fauzan juga lebih besar suaranya daripada saya. Medan kan. Iya, itu. Saya akhirnya mulai emosi, ada yang ngompori. Nah, udah. Ustad Fauzan juga gitu. Ustad Fauzan nggak perlu ada yang kompori karena mana-mana juga sering buat kompor beliau. Nggak kopi tuh bang. Udah akhirnya yang mulainya Awalnya itu cuma biasa-biasa saja masuk di hati. Ya kan? Masuk di hati. Saya jengkel sama Ustad Fauzan. Ustad Fauzan juga bisa lebih jengkel lagi. Ya kan? Akhirnya aku bisa tanpa kamu. Yang satunya juga, wah aku juga nggak ada urusan sama kamu udah. Itu kalau tidak segera diselesaikan nanti berkepanjangan. Ketemu pun saya enggak mau. Amin, Lur. Kalau diundang Ustaz Fauzan diundang juga? Iya. Udahlah, aku enggak berangkat. Kan itu. Nanti giliran Bang Fauzan, Ustaz Mukhtar diundang, diundang. Malah Ustaz Fauzan, eh uh, Ustaz Mukhtar yang isi tausiah, ya udahlah kalau antum milih Ustaz Mukhtar Ya ngapain undang saya? Gitu. Oh, udah itu. Tahu dah begitu instruksi. Padahal langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik itu kan sudah sudah ada. Sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai apa? Syariat senyum. Wah, syariat senyum itu masyaallah kalau kita baca keterangan dari para ulama. Iya, Al-Munawi dalam Faidhul Qadir, al uzaimin dalam Syarah Riyadhus salihin Ya kan al hafidh Ibnu Hajar An-Nawawi, para ulama yang mensyarah hadis. Itu senyum itu luar biasa. Kan gitu. Malam ini saya sama Bang Fauzan ribut. Iya, sampai kemudian kami enggak mau bicara. Dan itu Diam-diam Tapi besok subuh ketika kami bertemu Saya senyum sama Bang Fauzan Bang Kemana Bang gitu. Itu yakin Bang Fauzan langsung Turun calling down dia Baiklah ya, Alhamdulillah masih mau menjawab ini ya, Masih mau menjawab Tapi Bang Fauzan Selesai sholat mikir juga Ya ini Ustaz Mokhtar Udah mulai senyum, masa aku gak senyum Udah lah pas keluar dari masjid mana Zat Kopi kita Ada bang Ada lah Oh sudah selesai Mana ada Adanya eri putih Oh iya ya Eri putih Katanya ada kopinya bang Mana <laughs> Bang Fauzan ini kaya, Kita mau baru mau islah Katanya om bikin kopi Nanti tidak menyiapkan kopi kan. Ya. Itu cuma satu senyum ya kan. Jangan pelit-pelit lah senyum Kemudian Nabi Muhammad mengatakan wa khairuhum man yabda'u bis Siapa yang duluan mengucapkan salam itu yang ter terbaik. Kemudian mendoakan, iya kan? Mendoakan dirinya juga mendoakan orang lah, orang lain. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana firlana wa li iman wa la taj'al fi qulubina ghillan Itu doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an loh. Iya kan? Kemudian apa? Uh, meminta maaf, ya kemudian memaafkan, kemudian jangan diperlebar, jangan diperlebar itu karena saya sama bang Fauzan yang ribut, saya nggak usah cerita lagi sama Mas Ibnu Mas hati-hati mas sama Mas U bang Fauzan, kenapa? nggak benar dia itu, nggak cocok jadi kawan. Ya bang Fauzan, nemui Amin Selito nggak? dengan ya, kan? sama orang Sumatera, Min, kok nggak usah percaya lagi sama Ustaz Muhtar itu ya. Ustad apa dia itu? Hmm. Omongannya nggak bisa dipegang. Ah udah itu namanya member. Ebar. Eh, kalau masalahnya kita berdua saya sama bang Fauzan ya sudah, saya sama bang Fauzan aja lah. Saya nggak usah cerita ke siapa siapa. Bang Fauzan nggak usah cerita kemana mana. Udah berdua saja kami. Ya. Kalau sudah tidak mampu diselesaikan berdua, carilah penengah. Ya kan? Penengah itu bukan tempat kita curhat saja, tapi penengah yang sekiranya bisa, ya kan? Me apa namanya, memfasilitasi kami berdua ya. bukan penengah yang nantinya justru akan memihak salah satu apa itu lebih berat kepada salah satu pihak, cari penengah ya kan demikian juga salah satu SOP-nya ya, kita ingat kembali ancaman-ancaman yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang yang berselisih konflik tapi tidak mau menyela saya akan tuftahu Abu Abu Jannati pintu-pintu surga itu dibuka tiap hari Senin dan hamis ya, amalan itu diangkat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pokoknya semua hambaku aku ampuni kan itu kecuali dua orang yang masih berselisih anziru hadaini hatta yastaliha Allah Azza wa ta'ala berfirman pokoknya tunda dulu untuk dua orang itu sampai mereka berdua itu mau damai ya maka yang namanya konflik itu solusi terbaiknya adalah wasulhu, asulhu kan? As wasulhu, khair, yang namanya damai itu ya, itu yang terbaik. Damai itu ya apa kompromi, negosiasi, ya kan? Semua ini tadi diakomodirlah cari titik tengah, titik temunya di mana, kan? kemudian melalui apa musyawarah, ya. kemudian apa aktif berkomunikasi, berkomunikasi dan dan seterusnya. Itu yang saya maksud, ya. Masya Allah, asadida hafizakumullah bahwa termasuk akhlak dari seorang pendidik itu ya kita berusaha untuk bisa secara bijak dan tepat menghadapi konflik yang pasti terjadi. Itu tidak mungkin di tidak. Karena kalau hal yang seperti ini tidak kita pahami, itu konflik nanti muncul Diselesaikan, muncul lagi, ya kan? Yang ini sudah dicabut, tapi belum sampai akarnya tumbuh lagi, ya kan? Nanti masalah baru muncul, ini konflik dengan si A selesai, muncul lagi konflik dengan si B, nanti konflik dengan si B selesai, B dengan A, ya kan? Itu sudah nggak nyaman lembaga pendidikan itu bagaimana memaksimal? Ya. Kalau di lembaga pendidikan ya konflik itu antar pendidik satu dengan yang lain, antar ustadz dengan ustadz yang lain, antara siswa apa itu santri dengan santri, santri dengan gurunya, nanti guru dengan orang tuanya sesama orang tua, nanti orang tua dengan anaknya. Ya. Maka gambaran secara global tadi itu ya sebenarnya bisa diterapkan untuk siapapun. Ya. Mulai dari kita harus memahami sebab-sebab yang menimbulkan konflik sehingga bisa kita hind. Dari terus langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya apa menutup e, apa celah konflik itu untuk terbuka lebar-lebar tadi beberapa hal sudah kita sebutkan dengan kalau itu betul-betul terjadi apa yang harus kita lakukan ya. sekali lagi dan itu semua pihak harus mengerti semua pihak harus mengetahui sekali lagi kenapa ya karena itu terkait dengan e, kemaksimalan atau produktivitas ya kegiatan belajar me mengajar sehingga apa kualitas apa pendidikan itu dia naik meningkat ya. kenapa karena kita sejalan seirah seirama tapi kalau tidak sejalan tidak seirama yowes, ribu hmm. ya ribut dewe ini kan ribut dewe satu kebijakan saja sudah digulirkan masih saja ribut Padahal itu sesuatu yang sifatnya teknis Hal-hal ya. yang seharusnya Itu sekalipun tidak setuju Itu dia bisa mengalah Menerima Oh iya Kita kita dukung Bukan aku gak setuju, aku gak ikut tanggung jawab Gak bisa Apalagi kemudian hmm, Bikin kasak kusuk di belakang ya. Itu pasti akan memberikan pengaruh buruk dan dampak yang negatif terhadap sistem pendidikan yang kita jalankan dan bisa ditiru oleh santri-santri atau anak-anak didik yang menjadi tanggung jawab kita. Wallahu alam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi pada sesi yang pertama tentang akhlak seorang pendidik itu ada dua hal yang saya tekankan. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang akhlak seorang pendidik, itu artinya akhlaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan juga akhlaknya kepada sesama termasuk kepada anak didiknya kemudian yang kedua yang kita tekankan tadi bahwa seorang pendidik itu harus ekstra sah, sabar ya, tidak hanya cenderung menyalahkan murid tapi dia juga koreksi jangan-jangan masalahnya di saya bukan di santri saya dicari ditemukan, diobservasi kemudian sesi yang kedua terkait akhlak seorang pendidik ini lebih apa diperdalam terkait tentang apa konflik tentang khilaf ya artinya ada ketidaksesuaian dalam hal-hal tertentu ya, yang kemudian bisa mengganggu proses untuk mewujudkan tujuan lembaga pendidikan itu didirikan ya wallahu alam bisawab mudah-mudahan bermanfaat aku alqauli hadza walhamdulillahi rabbil ini Alhamdulillah turun hujan ya Jadi mungkin Kalau bisa agak lebih dekat lagi Satri daftar sekalian Nanti kalau kita bikin sesi Tanya jawab ini Sehingga bisa didengar Secara jelas Alhamdulillah sudah tersampaikan Apa yang dibawakan oleh beliau Dan sangat banyak manfaat Faedah-faedah yang beliau sampaikan kepada kita semua Intinya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau Sebagai bekal bagi kita Untuk diri kita pribadi dan demikian pula Secara khusus untuk kita Bisa Aplikasikan kepada Anak-anak kita atau anak-anak diri kita Kemudian masuk sesi yang kedua Atau sesi yang ketiga Yaitu Ramah Tamah Monggo mungkin dari Asatidah-asatidah yang ada di Pondok-pondok Yang punya keluhan atau punya Satu apa namanya satu pertanyaan yang akan disampaikan oleh beliau terkait secara khusus apa yang dibahas di dalam pembahasan ini ataupun uh, yang di luar pembahasan dari? atau mau kita tambah dari oh, atau mau memberikan tambahan baik-baiknya kepada e? kita monggo so, uh, pertanyaan itu tidak diajukan ke saya tapi nah, pertanyaan itu nanti kalau ada yang mau berkenan menjawab, sama-sama boleh maksudnya gitu. Iya kan? Ya. Kayak MD uh, Slogowimo itu loh. Iya. Ya, ya jadi saling-saling berbagi faedah ya. saat ya. Iya, betul. Saling berbagi faedah gitu. Baik, monggo silakan. Yang mau bertanya bisa ngangkat tangan ya Dari perwakilan-perwakilan podo yang ada. Monggo yang dari mana dulu ini? Dari Delanggu dulu mungkin. Perwakilan dari Delanggu mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Bisa angkat tangan? Perwakilannya. Yang jauh dulu, yang jauh dari sloga ilmu berarti. Monggo yang dari sloga ilmu Mungkin ada usulan atau ada yang perlu disampaikan. Perwakilan bisa angkat tangan. Monggo. Ada? Monggo Bosan. Total, total. Perwakilan dari Sulawakimau mo mohon diberikan uh, mic-nya di... Baik, foto-foto. Kalau nggak ada nggak usah dipaksa loh. Ah, Kalau nggak ada nggak usah dipaksa, kata Samudra. Jangan buat masalah lah. Ya. Ah, ini, ini masalah, iya. Aini nih. Tidak ada masalah masalah dibuat e... buat. Tidak ada masalah masalah dicari-cari. Jangan. lah Mungkin... Ini opo ya. Masalahnya apa ya? Kita buat masalah nggak usah lah. Kalau lurus-lurus aja alhamdulillah. Bisa nyampaikan namanya saatnya. Dari asal dari mana. Terus. Cek, cek. Sebagai apa di pondoknya? Silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh e, Perkenalkan kami anak Abu Ahnaf dari Klaten Dari Ma'ad Al-Muhajirin Klaten Atau TA ya TA Al-Muhajirin Klaten Yang sebaiknya sudah sampai tingkat ibtidak iya e, Yang ingin kami tanyakan terkait dengan Yang pertama bagaimana cara untuk e, Menumbuhkan mental anak e, Ketika Terutama usia, masih usia-usia TA, TK Itu yang anak ini memiliki kayak semacam trauma atau mental yang sangat kecil Ketika terdengar suara pengajarnya agak keras dikit dia bisa nangis Atau ketika disuruh maju, menghadapi kendala, kesulitan sedikit, dia langsung nangis nah, Ini mungkin dari asatidah, terutama saat mengkar, mungkin bisa memberikan solusi Uh, bagaimana penangan Untuk Menumbuhkan Mental si anak tersebut Itu yang utama Dan Yang kedua terkait dengan uh, Mudah risin atau pengajar Yang Terkadang ketika dia Mereka apa Sedang melaksanakan KPM Belajar mengajar di kelas itu Memegang atau mengaktifkan Handphone nya Sehingga khawatir akan mempengaruhi terhadap santri. Dan terutama yang terkadang ketika kita ingin tebur, mereka memiliki alasan ini akan yang punya hajat. Ya, ada suatu keperluan yang harus di ini atau yang tidak bisa ditinggalkan misalkan contohnya seorang pengada tersebut memiliki pekerjaan yang utama itu adalah seorang dagang atau bisnis yang dia melayani pesanan. Inggung banyak ini. Termasuk saya. Apa? Iya. iya. Jadi terkadang dia pas tengah-tengah ngajar ada pesanan ini atau bisnis singkat. Jualan ambil, ini sama jualan itu berarti dia. <tuk> aktif terus menggunakan headphone. Nah, itu bagaimana kalau kita ingin meluruskan. Kemudian ya. yang berikutnya kalau bagi sebagian pengajar yang dia tidak memiliki kepentingan tersebut, nah ini kita mau bikin sebuah kayak sebuah aturan yang kalau bisa ketika pas KBM itu tidak mengaktifkan handbook tersebut mungkin ada solusi atau cara-cara dari saudita semuanya terkait dengan hal ini mungkin ini yang kami sampaikan atas Masukannya kami ucapkan jazakumullah khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam tiga pertanyaan ya itu ya dua dua dua pertanyaan yang pertama terkait masalah santri yang memiliki mentalitas agak rendah ya karena Uh, gurunya suaranya kenceng sedikit langsung nangis atau gurunya agak ini sedikit langsung ciut nyalinya kemudian yang kedua terkait guru yang membawa hp di pondok monggo yang asy yang bisa atau mau memiliki faedah terkait ma masalah ini yang pertama dulu aja mungkin yang yang bagian pengelola TK ataupun yang SD di sini pot dari Al-Sad atau dari dari Telangu mungkin Pak Aji tahu atau yang mana itu? Pak Aji lagi. <laughs> monggo silahkan. Ini sebentar lagi waktunya habis ya. Iya. Ya, ini bentar <laughs> Kawasan Utara aja dulu berarti. Saya monggo satu. Iya, baik. Disebutlah keberanian. Tentang mental, mental mungkin yang dimaksud dan disorot di sini adalah keberanian ya. Ya, mungkin itu yang maksudnya Syata Buana ya, tentang keberanian. Jadi, keberanian seseorang itu juga ada nilai atau poinnya. Masing-masing itu poinnya beda-bedalah. Kalau mau dinilai, itu apa dalam bentuk angka kan juga bisa. Ya, ini angkanya 1 2 3 4 5. Artinya semakin besar angkanya, berarti mental dia semakin bagus. Artinya punya keberanian lah. Punya keberanian. Mungkin yang dimaksud mental itu adalah keberanian dari yang ditanyakan tadi. Nah, Uh, berarti cara pendampingan kita Untuk apa, Meningkatkan dan menumbuhkan uh, Mental yang baik Dalam hal ini adalah keberanian Itu juga menyesuaikan Poin yang ada Poin mental yang ada pada diri anak itu ya. Cara kita Mendongkraknya itu ya, Itu pasti berbeda Antara anak yang memang betul-betul Nol mentalnya Dengan anak yang sudah punya modal Mental nilainya 4 misalkan itu nanti sudah ber, berbeda kan itu contoh anak yang sudah punya modal mental itu nilainya 4 ini cuma pendekatan ya angka itu ya nanti prakteknya ya monggo apa namanya mudah-mudahan kita semua dapat apa dapat taufik dari Allah Subhanahu wa tapi secara gambaran umum antara si A dan si B kita punya murid 5 3 dari mereka ketika diminta untuk maju langsung mau tapi ada dua anak disuruh maju berkali-kali, nggak mau. Berarti dua anak ini tidak memiliki mental. Nah, cara kita memperlakukan kedua anak ini apakah sama? Jawabannya arti tidak. Gitu. Ada anak yang memang mentalnya itu nol. Ya. Bisa nggak ditambahin pudul gitu, nol pudul itu kalau anak. <tuh>. Ya, nah. Hah? Bisa. Anak yang memang nilai mentalnya itu nol, nggak bisa, di, walaupun dipaksa. Dalam tanda kutip. Misalkan, ayo, Ahnaf, bukan Abu Ahnaf loh ini, Ahnaf. Ahnaf, maju ke depan tadi temannya sudah, saleh, solah, suailih. Ini tiga-tiga sudah semua ini bagus. Ini temanmu loh bisa semua. Ayo Ahnaf, enggak, nggak mau akhirnya saya sebagai Ustadh berdiri. Aduh anak, soal ini anak Ayo anak ini karena nilai yang nol, jadi saya tarik karena berhubungan dengan Abu Sutlus mengambil keluaran kedua kesini. Karena dia punya nilai yang nol, itu artinya dia tambah terawak Kenapa? Ibaratnya kalau obat itu dosisnya langsung langsung tinggi, tapi beda dengan yang satunya kita uh, Salim. Misalnya ini. Salah satu Salim ini. <gif> ya, salim kan banyak yang punya nama Salim. Mau minum? Mau lah, Yang satu namanya Salim. Salim ini mentalnya sudah ada walaupun nilainya kecil, rendah 4. Karena dia sebenarnya sudah punya model, lalu dia ragu-ragu, e, maju enggak, maju enggak, maju enggak. Akhirnya saya dampingi, saya sambut, saya klik, kan, ayo salim, maju. Sama Ustadz, enggak apa-apa. Tak lus-lus kepalanya, ya kan, pokoknya tak lus-lus punggungnya, berani, namun berani. Karena dia sudah punya model mental itu, ketika saya lakukan pendekatan, saya tarik tangannya, dia antara penolak dan iya, tapi lebih banyak ianya saya sudah merasakan gelom bocah ini ya, orang mentale walaupun kecil ini, salim ini, bocah loh ini bukan ustaz salim ya, ya. saya tarik-tarik tarik pelan-pelan tarik, tarik, tarik, maju dia dah, ditemenin sama ustaz dia masih belum punya nilai seperti tiga yang lain si sholah, sholah, sama suwaylih tadi ya, kan? kalau sholah, sholah, sama suwaylih tanpa didampingi berani dia pengeturunan medan ya misalnya ya kan saleh Medan kan banyak santri itu dulu ada saleh dari Medan ya kan iya kan Salim ya gitu udah dis, langsung maju sendiri dia berani tapi untuk si Salim ini ternyata tetap harus didampingi udah dipegang sama ustaz kami itu nanti tak bantu ayo memperkenalkan diri bismillahirrahmanirrahim eh uh, eh uh. nama saya kan dibantu nama saya Salim uh, uh, asal dari asal dari Delanggu uh, misal ya kan? um, um, umur umur saya 6 tahun bagus bar kalau bisa berani kamu ya jadi besar kalau dipanggil Ustaz maju ke depan maju ya nanti terbiasa Insyaallah oh ya duduk tapi yang Ahnaf tadi, entahnya Ahnaf Bapak Mas Ridi, yang Ahnaf tadi nggak bisa kita perlakukan seperti kita memperlakukan Salim. Kenapa? Nilai mentalnya masih nol. Kalau sudah seperti itu jangan dipaksa. Jangan kita menyamakan apa cara dalam memperlakukan dua anak yang secara gohir sama-sama tidak berani maju ke depan. Oh ternyata ini masih nol ditarik, dia malah apa nolak betul kenceng. Enggak gitu. Oh ya, jadi dipaksa. Oh ya sudah, ya kan. Besok-besok lagi ya. Ya, ya. ya. balik kita ke sini. Lah itu. Kan itu. Kemudian cara menumbuhkan mental itu bukan hanya di forum-forum formal pas kita di ruangan kelas. Iya kan? Tapi misalkan contohnya, ini pas anak-anak sedang bermain. Iya kan? Kita bawa wafer 5 karena murid saya ada 5. Iya kan? Wah, wow, Ustaz Muhtar punya wafer lima ini. Saleh, sini. Maju deh. Padahal mereka sedang main. Saya duduk di emper masjid situ di tangga masjid. Itu kan situasi yang tidak formal sebenarnya. Cuma ingin membagi wafer. Itu baru lari-larian, ya kan? Saya panggil, "Saleh, sini." Satu. wah itu. Saleh, satu. Chaili, satu. Chalim, satu. Maju. Ahnaf. Maju juga lah dia orang wafer. Tapi dia gak sadar bahwa Ini sedang kita latih untuk Berani, walaupun konteksnya Bukan di apa Di di forum resmi, di tengah-tengah pelajaran Di ruangan kelas, tapi ini Ayo anak, wapur, enak loh, gratis loh Kasih, kan itu Melatih dia untuk mendekat Melatih dia untuk maju ya, Sudah kasih ya, baik Terus, begitu Karena kalau untuk menumbuhkan mental ya Tidak cukup satu hari, dua hari Tidak hanya satu dan dua kali kesem kesempatan tapi terus-menerus tergantung tadi ini nilainya karena ada tipe anak yang memang mentalnya itu sangat lemah kalau kita paksa itu akhirnya mencelat dia terima orang kan nah, gitu ya dan itu tapi ada anak yang memang dibantu sedikit saja didampingi terus dia tumbuh mentalnya tapi naik saja ya direbaran ngorek terlalu wani malah repot nanti kayak si soleh ini lah si soleh ini bahaya Terlalu berani dia, ya kan? harus direm juga nih, ada batas maksimumnya, ada batas minimumnya, kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tentang mudarisin yang dalam proses apa aktivitas belajar mengajar di depan murid-muridnya mengoperasikan handphone ya memang itu tidak baik. Yang perlu diingat adalah sabda Nabi saw, mansanafin islami sunatan syiatan, ya kan? siapa yang memberikan contoh buruk terus diikuti dijadikan alasan oleh orang lain ya dia menanggung dosanya dosa dia sendiri ditambah dosa orang-orang yang mengi, mengikuti yang nyontoh mustad aja, kalau pas pelajaran pakai handphone kok, misalkan oh tapi urusan penting ini ya lebih penting lagi mendidik anak oh. ini hajat yang gak bisa di, ditunda ini kan itu Ya kita tahu dari mana kalau hajat itu tidak bisa ditunda. Andaikan handphone itu tidak kita bawa di ruang kelas, handphone itu kita taruh di kelas, eh, di ruang kantor, ya kita nggak akan pernah tahu selama proses belajar itu ada hajat-hajat yang mendesak dan itu. Kalau misalkan betul-betul mendesak, ya handphonenya kita pakai nada getar misalkan. Ini sudah paling mentoknya ya. Kalau wah saya ada keperluan mendesak yang kadang-kadang apa waktunya itu tidak bisa ditentukan ya sudah bawa handphone itu tapi pakai mode getar Hai nah itu udah oh ada telepon nih udah dilanjutkan pelajarannya ya ditulis Ustaz izin keluar dulu udah yang berat-berat jangan kan, kan terasa itu udah kita masuk ruang kantor itu salah satu fungsi dari ruang kan kantor udah masuk ruang kantor ditutup baru ada telepon gimana jadi teleponnya tetap diterima ya, tetapi tidak sepengetahuan muridmu muridnya. Kan bisa itu cuma teknis, guampang foul itu. Itu harusnya tidak menjadi masalah. Ya, kalau misalkan kita yang ditegur dan diingatkan ya jangan marahlah. Jangan marah. Makanya kalau misalkan dibuat aturan, ya itu sangat bagus dari awal, ya kan. Makanya itu pentingnya apa semacam apa namanya semacam asesmen-asesmen itu ya wawancara penjelasan sebetulnya antum kan terlibat dalam pendidikan di sini kita ikutkan kita percaya kita mohon taawunnya tapi ada beberapa hal yang di sini sudah disepakati bersama ya salah satunya ketika masuk kelas itu tidak membawa handphone handphonenya taruh di ruang kan kantor kan itu kalau memang betul apa hari itu ada sesuatu yang mendesak dan kita ingin segera mengetahui informasinya ya Bawa, masukkan di kantong, cukup nada getar. Kalau getar sudah rrrr, rrr, ya sudah keluar dari